There's something about his madness He didn't wake up with it, how you do it He said there's a lot of girls I can do it oh, hey, I'm doing it forever in a minute and, so, and Papa said he got my love Mereka. Awas janganan gua ini. Eh bala-bala. Ini bakwan gorengan Nih. Aduh. Masih press nih bang Kalau bang. yang nyanyi jangan saya makan gorengan. Oh, minta ya Atau. Minta sih jangan minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta, minta dihitung. Boleh-boleh buat yang cantik boleh minta. Bang, gorengan. Eh, kalau jualan jangan depan saya dong. Apaan? Kenapa emang? Apa urusan lu Apa? Saya sering beli kacang, kamu nggak pernah beli gorengan. <tif> oh, ayo beli. Aku gak doyan gorengan. Gara-gara gorengan lu tuh, kacangku pada kena minyak. Apa? Kan nah, goreng di sini kena minyak. Pindah, -pindah. pindah gak? Kenapa emang? Pindah nggak? Kalau nggak pindah, saya ini yang Pindah. <tif> Ramen udah duluan gua hey, Dek, jangan lihat aja makan beli aja. Eh balon. Balon Dek, balon balon balon Dek. Balon. Saya e, kan pulang, kan pulang. Hah? Pulang dong. Makan goreng dong. Oh. Kita dangdeng sayang. Kita lagi dangdeng sayang. Apa-apa? Kita penghibur, sayang. Nyawer apa nyawer sih banget. Nyawer. Eh. Oh. eh. Mas tuh jangan gua gue, jadi nggak baunya ngeenak kalo setelah itu. Hey, hey. eh, hey. Maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Eh. Hey, mana hei? Serahin <tuk> dong. Wah, brem. Nah. Wah, setolah. Nah. ah eh. Eh, kalah bayar ini. Hei. Hei. Gopal, semua. Yang jalan. Halo bang preman gak tahu preman gak? iya tau tunggol nih nih, nih. nih. nih. naya dong iyaa uh. wow. iyaa kepala eh, eh. eh. Ah. itu ah. <cuk> <gibu> gua siapa yang makanin ini hee hee iyaa iyaa iyaa iyaa iyaa gimana nggak bangkrut gua Uh. eh baik kamu jangan sembarangan ya bukan naik bukan naik Hah? bukan naik itu oh, oh bisa di sini daganganmu oh, yang marah. udah bubar bubar semua kalau ini nggak bubar saya bubar ini harus ba harus bayar uang keamanan ya kebersihan kenyamanan kesempurnaan cinta bayar Saya tahu nggak? Saya yang pegang daerah sini. Saya yang pegang daerah sini. Ya, daerah sini ya. Kalau daerah sini nggak. Saya yang ya? pegang sini. Nah, Cuma daerah sini. Jangan-jangan saya kenapa dikitar. Ini saya, Nek. Ini saya, Nek. Hey. Nek. <laughs> Lu ada yang mau bayar apa? Kalau nggak apa-apa, berantem. Berantem. Jangan hey, hey, hey, hey, hey, dong. Laku nih. Belum raku. Hey, sudah, sudah daripada berantem, bertengkar, mendingan nonton, sahur seger. Hei, hei, ajarin, Oh, di sini? Hey. Kalau berani keroyokan dong, kalau berani keroyokan dong. Itu lu lur mau kroyokan. Ternak nah, tadi ternak. udah kroyokan. Enggak mau di tim ini. Pinggir sini, sini sini Mas sini, Kamu. Eh. udah dapat aja. Sen. Minta tolong ini dari tadi bertengkar mereka. Eh uh, hidup ini bukan untuk ribet dan ribut ya. Hidup ini untuk ribat, apa itu ribat? Jaga perbatasan. Satu bersatu bersaudara. Ya, saya pakai baju gambarnya The One bisa nggak hati bersatu? bisa. ini preman tadi denger ngomongnya kesempurnaan keamanan cinta. siapa ya. ya. tuh yang nyerang dari belakang? ya. itu paustin. oh dia tadi malak malak aja. Kita jadi gini ini kan. capek. ini ribut itu terjadi dari zaman dulu sifat dasar manusia itu pengennya ribut aja kalau sehari nggak ribut tuh buahnya sakit badan. tapi mau sampai kapan dan mau kemana ini? tuh dengerin. dia karena garanya di paustin nih dia nih. Udah jangan terjadi KDRT, belum KDRW, RW, belum ada rebut, urusan ya. Butuhan lahan, lahan dagangan. Oh, Jadi mau di sini, mau di sini. Jangan takut rezeki di diatur oleh manusia uh, oleh Allah. Ya. Setiap manusia dapat jatahnya walaupun saya belum dapat jatah gorengan ya. Siap, uh, yang enggak, penting enggak, jangan enggak, ada enggak. kejelekan. Uh, dulu Bentum, ada yang ngajak marah-marah. Ini kan Ramadan nih. Iya. Sahur kita, sahur segar harus segar hatinya. Jadi oh. dulu Rasul ada yang nantang kerji, uh, nantang berkelahi kayak barusan ribut memperebutkan apa sih rizki sudah diatur jangan takut yang penting jawab kalau ada yang ngajak ributan, biarkan rizki nanti allah ganti ini so'imun. jawab aku sedang saum itulah kehebatan saum didukung dengan hebatnya sahur segar jadi segarkan dengan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan baikkan Let's okay. yeah. yeah.